Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Dan mudah-mudahan Allah SWT Terus memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya Salawat dan salam Teruntuk Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Teman-teman pada malam ini Kita akan ngebahas tentang uh, Megadeth Dengan cita rasa uh, dangdut. Kita membahas tentang Seringnya kita Ngeposting Hal-hal yang baik, tetapi ternyata itu hanya covernya doang. Kayak kita misalnya sering bilang Subhanallah atau Masya Allah, atau kita bilang Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ternyata kata-kata itu tidak terlalu berasa di dalam hati kita. Ibaratnya kayak orang yang misalnya kalau di sosial media mah kita nge-posting sesuatu yang kelihatannya ekstrim padahal kenyataannya biasa-biasa aja. Kita nge-posting kayaknya di sebuah tempat yang sangat langka padahal itu cuma studi, studio gitu. Kayak gitu juga dalam kehidupan kita... ...hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering nge-posting ibadah kita... ...kayaknya ibadah kita nih... ...udah soleh banget... ...padahal ternyata ketika sholat... ...kita tidak mengingat... ...Allah hanya berdiri... ...hanya ruku, hanya sujud... ...atau mungkin kita kelihatan... ...ibadahnya khusyuk itu... ...kalau banyak yang lihat. Tapi kalau kita sholatnya sendiri... Jadi cepet-cepetan sholatnya Ini berarti gak sesuai Antara postingan dengan reali Realita Banyak orang yang seperti itu Giliran sholat di masjid Kita sholat sunnah tahiyatul masjid dulu Kemudian sholat sunnah kobliyah dulu <tuh> Udah gitu zikir sambil merem gitu ya tapi begitu kita sholatnya di rumah, mungkin sesekali kita gak sempat ke masjid atau lagi uh, kurang sehat atau gimana, kita sholatnya dimudah-mudahkan. Gak ada kobliyahnya, gak ada tahiyatul masjidnya, ya emang gak ada. Cuman juga di rumah. <laughs> Jangan serius banget. Gak ada tahiyatul masjid, oke gak ada tahiyatul masjid. Dan memang gak bisa diganti juga dengan tahiyatul bait, ya. Kan, tahiyatul Masjid, Tahiyatul Bait. Kalau di masjid Tahiyatul Masjid namanya. Kalau di rumah enggak ada Tahiyatul Baiti Salat tahyat rumah enggak ada. Tapi qobliyahnya juga enggak ada. Ba'diyahnya juga enggak ada. Atau enggak ada zikir juga setelahnya. Biasanya kita tadi merem sambil zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ternyata kalau sholat di rumah begitu salam Langsung e, Meraih handphone Mau lihat ini udah berapa yang nge like. Mau lihat WA siapa yang tadi kayaknya masuk Soalnya ada suara dering Atau suara kode WA masuk Artinya kok gak sama ya Kualitas kita sholat ketika dilihat orang lain Dengan kualitas kita sholat ketika kita sendiri Kenapa tidak sama Berarti Beda nih antara yang diposting dengan reali-realita Dan tahukah kita bahwa yang melihat kita sholat itu bukan manusia Allah subhanahu wa ta'ala Di masjid Allah lihat, di rumah Allah lihat Sholat ketika berjamaah Allah memandang kita seolah-olah kita cuma sendiri Apalagi ketika kita sholat sendiri di malam hari Allah juga memandang kita Tidak meninggalkan kita karena kita sendiri sehingga kalau kita hanya memposting sholat, tetapi bukan sholat yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menganggap sholat kita itu cuman pencitraan. Bahasa agama pencitraan di situ yurounan nas wala yadkurunallahu illah khalilah sholatnya tuh riak riak dalam bahasa kita mah pencitraan. Begitu orang banyak sholatnya Kayaknya kesannya soleh banget. Begitu sendiri sholatnya buru-buru. Ini namanya yurhau nannas. Sholatnya sholat pencitra, pencitraan. Postingannya tuh postingan pencitraan. Dan pasti kita kalau di sosial media ada orang yang ngeposting kayak gini. Ngeposting kayak gini kita gak respect. Sama kayak misalnya. Ada orang yang. Sebutlah lagi semangat-semangatnya main skate. Biasanya kalau orang lagi semangat main skate, pakai bajunya tuh tracer gitu ya. Atau DC yang gede. Biar orang tahu bahwa saya ini anak skate. Pakai sepatunya fence. Biar semua orang tahu bahwa dia itu pinter ngasih trik gitu dalam main skate. Tapi ternyata karakternya itu gak fence banget. Kalau orang pakai fans atau tracer harusnya karakternya itu jatuh bangun jatuh bangun buat dia tuh keren berdarah darah jatuh kemudian apa terluka itu biasa buat dia malah itu dianggap keren gitu sampai lukanya juga diposting kan jatuh luka terus di foto posting saya luka karena itu karakter fans karakter street lah cuman ini pakai sepatu fans pakai kaos tracer. Gak mau jatuh, mainnya yang aman-aman aja. Jadi lemah gemulai gitu gayanya. Gak naik juga di atas papan, cuma bawa-bawa aja papannya kemana-mana gitu ya. Nah ini berarti gak sesuai antara postingan sama realitas. Kalaupun posting di Instagram, dia tidak ngeposting, gak berani nge posting video. Soalnya kalau video kan gak bisa dibuat-buat tuh, foto aja deh. Kayak nyindir diri sendiri. <laughs> dia ngepostingnya fo foto. Foto. Karena kalau foto berdiri di atas papan kelihatannya nyaman Padahal cuma untuk di kamera Indoa Inilah realitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu SWT Seringkali kita mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa Tetapi hati kita tidak seperti makna di dalam kalimat itu Kehidupan sehari-hari kita tidak seperti karakter dari kalimat itu kita pakai brand-brand iman. Brand iman itu la haula walakuata illah bila. Brand iman itu la ilahai lillah. Brand iman itu hasbi Allah wanik malwakil. Brand iman itu inna solati wanusuki wamahiyaya wamamatilillahyrobiyalamin. Ini semuanya brand iman. Sama kayak tadi brand musik, brand uh, apa olahraga ekstrim sport misalnya. Semuanya punya brand. Kalau kita pakai brand itu tapi tidak men, mewakili karakter dari brand itu, itu kesannya pencitraan. Atau lagi puber, kayak orang lagi senang baru-baru senang misalnya di main di laut, pasti dia akan cari misalnya baju yang tulisan brandnya gede gitu, quick silvernya yang besar atau rip curl, supaya orang tahu bahwa saya mah anak pantai. Ini karena lagi sma. Semangat Tapi dia ternyata gak bisa berenang Pakai bajunya quick silver, Tapi gak bisa berenang Atau dia Pakai brand-brand Berenang gitu yang biasa dipakai sama Berenang-berenang pro Tapi ternyata dia juga Kalau berenang pakai ban gitu. <laughs> Nah ini berarti gak sesuai Dengan realitasnya Itulah yang terjadi dalam Hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 Mengatakan ternyata gak semua orang yang mengaku beriman Di mata Allah dia adalah orang-orang yang benar-benar beriman Ibaratnya gak semua orang yang pakai sepatu Vans adalah anak skate Gak semua orang yang pakai baju quicksilver adalah anak surfing Gak semua orang yang pakai uh, sepatu Nike adalah pelari misalnya Gak semua orang yang pakai brand tertentu adalah mewakili dari olahraga yang sebetulnya dikampenkan oleh brand itu. Gak enggak enggak semua. Ada yang sejati, ada yang cuma pencitraan. Kalau bahasa kasarnya atau ada yang cuma hobi doang gitu. Ah, saya mah senang memang pakai baju dengan brand ini. Tapi dia tidak mewakili karakter dari brand tersebut. Sehingga Allah mengatakan, "Ada yang pakai kalimat-kalimat brand iman, wama hum bimumin." Mereka ternyata bukan orang yang beriman. Kalau dalam urusan brand dunia masih wajar kita pakai brand-brand tadi ternyata bukan pemain olahraganya enggak masalah. Bahkan sekarang banyak uh, uh, fashion branded tapi sebutlah yang KW nya gitu. Pakai sepatu, pakai kaos, pakai kupluk, pakai topi dengan brand-brand tertentu ternyata itu KW. Masih okelah okay kalau di dunia mah, bahkan dari brand itu sendiri Gak dihilangkan Kalau ada yang mau mengkawikan mereka Justru itu akan menaikkan brand mereka misalnya Tapi kalau dalam urusan iman Gak bisa pakai brand kaw Kalau kita pakai brand kaw Allah alimun bidatis sudur Dan kita akan digolongkan Termasuk orang yang Muna Underscore fake F-A-K-E Berarti dia orang yang Suka ngefek dalam iman Dan itu bahaya banget Coba teman-teman buka Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 Surat Al-Baqarah ayat 8 Al-Quran dari Syaitan okay. Bismillahirrahmanirrahim. و <coughs> من يقول آمنا بالله من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يُخَادِعُونَ Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَفْعَلُونَ إِلَّا يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا وسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا Walahum azabun alimun bima kanu yakthibun Walahum azabun alimun bima kanu Nah apa kata Allah di sini Dan di antara manusia Ada orang yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir jadi dia ngeposting dan dia pakai captionnya saya beriman kepada Allah dan hari akhir itu captionnya dia atau dia pakai brand-brand iman kami ini orang beriman asyhadu alla ilaha illallah wasyhadu anna muhammadan rasulullah radhiyana billahi robbal jinna salatu anusuki dan seterusnya dia ngaku beriman dengan lisannya dengan postingannya dengan captionnya. Ternyata tiba-tiba Allah komen Bukan malah Allah nge-like Justru Allah kok komen di bawah Apa komen Allah? Wama hum bimuminin Mereka bukan orang yang beriman Tapi kan mereka bilangnya beriman Tapi Allah lebih tahu isi hatinya Allah lebih tahu karakter atau kehidupan realitasnya Sehingga Allah mengatakan Wama hum bimuminin Mereka bukan orang yang beriman Ditambah lagi Allah mengatakan yukhadi'un Allah Mereka cuma pengen pencitraan Pengen ngebohongin Allah dan orang-orang yang beriman Padahal mereka hanya membohongi diri mereka sendiri Tapi mereka gak sadar Kenapa mereka bisa kayak gitu kata Allah fi Ada yang bermasalah di dalam jiwa mereka Hati mereka, mental mereka itu agak bermasalah ternyata mereka itu orang-orang yang senang eksis tapi enggak mau original yang senang eksis tapi enggak mau usaha, pengen jalan pintas makanya dia gunakanlah cara-cara pencitraan pengen terlihat bahwa dia jalan-jalan ke luar negeri akhirnya dia sering-sering ngedit foto foto biasa diedit, edit di crop gitu, taruh di belakangnya ada menara Eiffel gitu wah saya dari Prancis kita aja bisa tahu ini mah hasil editan, apalagi Allah kita aja kalau ngeliat coba ya teman-teman bayangin dapat postingan dari seseorang yang kita following dia lagi berdiri gitu belakangnya tuh menara Eiffel pas kita perhatiin wah gak mungkin nih pertama emang anaknya kayaknya gimana ceritanya bisa ke Perancis gitu ya agak-agak gak mungkin kedua pas kita perhatiin secara photoshop atau apa ternyata ini hasil editan banget ukuran orangnya dengan ukuran menara Eiffelnya lebih gede orangnya misalnya kan nggak mungkin tuh atau segimanapun dia mengulik sampai halus banget hasil editannya kadang ketahuan juga mah ini mah hasil editan foto kira-kira kita akan ngeleih -like nggak foto kayak gitu kecuali di captionnya dia hari dia mah di captionnya ee, dibuat apa ngabodor aja gitu bukan serius bukan Alhamdulillah bisa jalan-jalan ke Paris kan kalau kayak gitu mah kan serius tuh pasti orang nggak akan nge like kan tapi kalau ini mimpi saya tapi baru bisa di foto doang nah itu orang akan oh ya nge like gitu karena dia ju jujur sama kayak saya pernah tuh nge posting lagi pedaling sama anak-anak saya Aisyah Mariam satu longboard gitu ternyata kita pedalingnya nggak di Mentawai, tapi gambar lautnya tuh gambar laut Mentawai dengan ombak yang 4 meter. Terus, padahal kita lagi paddlingnya tuh di danau kota baru Parayangan. Saya crop karena hal, -hal liburan, tapi saya buat hurray gitu di captionnya. Liburan karena gak bisa kemana-mana, Ya udah edit foto aja lah gitu ya. Jadi orang akan lihat, oh ini memang mau main-main dia, bukan serius. Coba bayangin, kalau lagi kayak gitu saya captionnya gini, wah beruntung banget bisa nunggu ombak di mentawai bersama para server pro wah itu bakalan dihujat sama netizen, ah lo ngaku-ngaku dan seterusnya kenapa? karena kita tahu bahwa itu gak benar padahal kita cuma manusia biasa tahu kalau postingan itu hasil editan gimana Allah begitu kita ngedit realitas dengan pencitraan kita ngeposting kalimat-kalimat caption yang keren Kemudian ngeposting ritual-ritual yang terkesannya keren cuma di depan orang banyak. karena yang nge-follow kita waktu itu satu masjid. Allah tahu alimun bizatis sudur. Ah ini mah hasil editan kata Allah. Ah ini mah cuma pencitraan sehingga Allah enggak mau nge-like. Malah Allah komen yang membuat kita jadi malu. Allah komennya di antara para malaikat sehingga malaikat juga enggak akan nge-like kita. Ini analogi tentang gimana kita nge-posting di sosial media ternyata itu juga bisa berlaku bahkan lebih sensitif jika kita nge-posting hidup kita di hadapan yang Maha Tahu Allah Subhanahu wa Makanya Allah bilang ada masalah di mental orang itu. Fi qulubihim maradun. Ada masalah dalam mental dia. Coba buka lagi surat Al-Hujurat surat 49 Surat Al-Hujurat surat 49 ayat 14 Surat Al-Hujurat ayat 14 Bismillahirrahmanirrahim قالت الاعراب امنا قالت اللهم قال كلم تؤمن ولكن كما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا Inna Allahi Gafurur Rahim. Kata Allah ada orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang pedalaman. Bilang gini, amanna kami beriman. Lagi-lagi dia ngeposting. Dan dengan captionnya keren aman nak kami telah beri beriman Allah komen tu Allah ngerespon kata Allah kulam tuk minu bilang ke dia kalian belum beriman walau kyangku lu kalian hanya boleh mengcaption kami baru masuk Islam belum beri beriman walau mayadahkulul iman fee kulo karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian dan Allah lebih tahu isi hati hambanya jadi ternyata teman-teman Enggak semua orang yang mengaku beriman, enggak semua orang yang mengucapkan kalimat-kalimat indah itu Allah nge-like, enggak semuanya. Allah sampai bilang nge-mention malaikat. Kan ada hadis Allah nge-mention malaikat, tahu hadisnya? Gimana? Kata Nabi, "Kalau Allah cinta ke seorang hamba, Allah akan bilang kepada Jibril, "Ya Jibril, aku cinta kepada fulan. Maka cintailah dia." Akhirnya Jibril pun mencintai dia. Kalau bahasa kita, Jibril pun akhirnya nge-follow dia. Setelah Jibril nge-follow dia, cinta sama dia, Jibril nge-mention kepada malaikat yang lain. Kata Jibril, wahai malaikat, sesungguhnya Allah cinta kepada Fulan. Aku juga cinta kepada Fulan, maka cintailah dia. Akhirnya malaikat-malaikat nge-follow dia dan mencintainya. Lalu malaikat itu turun ke dunia, nge-mention semua makhluk kecuali manusia dan jin. Yang gak bisa mendengar ucapan malaikat Sehingga semua makhluk akan Follow dia, mendoakan dia Dan mencintai dia Tapi ternyata gak semua orang Yang ngeposting keren-keren geng ini Allah nge-like atau Allah mau nge-mention Para malaikat, enggak Karena Allah maha tahu Isi hati hambanya Kalau kita dengan makhluk mungkin kita bisa Sama teman kita Atau mungkin dengan pasangan kita Kita bisa gombal ya kau cintaku, kau sayangku, gitu kan ya? Kau jantungku selalu. Kita wah, oh, wah oh keren nih lagu terbaru dibeli pas lagi audisi gitu. Harganya berapa? 5 juta ya. Wah, luar biasa nih lagunya keren nih. Pas dia dengar sama pasangan kita, aduh romantis banget ya. Dia mah apa? Akustik, lagunya tuh lagu kekinian gitu. Wah, berarti dia orangnya romantis. Walaupun Hatinya mungkin enggak kayak gitu, dia tidak tahu. Tapi ketika kita bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah akan ngelihat hati kita sama enggak dengan ucapan kita. Kalau enggak sama, Allah akan bilang, "Benar gitu?" Kalau sama, Allah akan mengatakan, "Radi itu." Aku rido kepada dia an. Jadi gak bisa kita Ngegombal atau mencitrakan diri Baik di hadapan Allah gak bisa mencitrakan diri Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Munafik di zaman Rasulullah SAW Mereka mah suka mencitrakan diri Dengan citra-citra yang keren Padahal mereka gak kayak gitu Coba teman-teman Lihat surat Salah satunya Eh, mudah isya ya? Oh nanti aja berarti Setelah sholat isya kita akan baca Awal dari surat al-munafikun Nanti kita baca Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Coba buka surat al-munafikun Surat 63 Surat al-munafikun Surat 63 Surat 63 Dari awal surat Al-Munafikun itu A'udhu Billahi Minash Shaitanir <tuh> Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Ida jaaak al munafiqun, nashhadu innakal rasul والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Jika datang kepadamu orang-orang munafik dan berkata <coughs> Kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah Dan Allah lebih tahu sesungguhnya engkau memang benar-benar utusannya Dan Allah juga bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar berdust Sungguh mereka berdusta Nah ini juga diantara contoh-contoh ayat Al-Quran Al-Quran Gimana seseorang yang mengatakan beriman, mengatakan kalimat-kalimat yang baik dalam agama Tapi tidak sesuai dengan hatinya dan perbuatannya Tidak sesuai dengan akhlaknya, tidak sesuai dengan perasaannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau nge-like postingan dia Ini sering terjadi pada diri kita masing-masing Itulah sebabnya Nabi mengatakan Uh, khairun khairur, uh, khairun nas bukan sebaik-baik orang itu uh, khairukum khairukum li ahliikum khairukum li ahli. sebaik-baik kalian yang paling baik untuk keluarganya dan aku adalah yang paling baik untuk keluargaku di antara kalian apa maksudnya ternyata kalau jadi orang baik di depan orang lain itu gampang. Karena ada unsur pencitraan di situ. Baik sama teman, baik sama orang yang baru kita kenal, baik di tempat <tuh> umum. Jadi kalau di tempat umum itu kita menjaga banget sikap kita. Kalau ngobrol di antara banyak orang kita jaga ucapan kita. Kalau ada kejadian sesuatu di tempat umum kita enggak mau malu-maluin. Kalau ada yang bersikap enggak pantas kita enggak mau Ngeresponnya berlebihan. Kenapa? Karena kita mencitrakan diri kita adalah orang baik Di depan orang banyak Tapi kalau mau benar-benar orang yang baik Itu kata Nabi Lihat di rumahnya Kadang di luar rumah kita bisa banget Mencitrakan diri kita baik Tapi begitu pulang ke rumah Kelihatan itulah diri kita yang sebenarnya Kita ngumpul Alhamdulillah Ikut ta'alim kayak gini Insya Allah semua kita di sini terlihat Orang-orang yang taat Tapi belum sah sebelum kita Terlihat yang sama ketika kita di rumah Gimana akhlak kita kepada orang tua Gimana akhlak kita kepada pasangan Gimana ke akhlak kita kepada keluarga kita Ketemu dengan guru kita di pengajian Kita sopan Apakah kita punya kesopan santunan yang sama dengan orang tua kita Kalau enggak berarti pencitraan Sama teman-teman kita orangnya asik Enggak terlalu baper Enggak terlalu hard uh, feeling, begitu dia salah ngomong udah biarin aja, zaman juga manusia nggak sengaja gitu, udah enjoy aja aku mau orangnya nggak gampang baper, tapi begitu dengan pasangan gampang baper, gampang tersinggung, nyimpen gitu, berarti itu pencitraan. Begitu sampai di sini misalnya ada yang nggak sengaja di jalan atau di uh, apa di parkiran atau di tangga masjid kesenggol gitu, udah ngalah gitu tapi begitu di rumah kesenggol sama saudara berantem, berarti pencitra pencitraan, Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlikum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik untuk pasangannya, untuk keluarganya dan aku yang paling baik untuk keluargaku di antara kalian kayak misalnya ke anak, bagi yang sudah punya anak bagi yang belum Insya Allah kalau nanti punya ah, anak, biasanya kalau ke anak orang datang nih ke rumah lagi bertamu nih sama teman kita, dia bawa anak, anaknya numpain air, oh nggak apa-apa, tinggal dibersihin aja, gitu kan? Tapi begitu anak sendiri yang numpain air langsung dimarahin. Berarti tadi sabar dia itu adalah sabar pencitraan. Sama kayak misalnya kita ngelihat di jalan nih lagi ada masalah di jalan. Terus kita kayak ngerasa uh, ada orang yang nggak benar di jalan gitu. Kita mau marah, pas mau marah nggak jadi. Kenapa? Ternyata tatonya penuh. <laughs> Badannya tuh luar biasa, kayak Mike Tyson gitu. Tatonya penuh, orangnya mukanya serem gitu. Pas kita mau marah ya eh, nggak jadi. Kita biasa aja gitu. So apa kelihatannya kayak kita sabar banget di jalan tuh. Tebar pesona banget. Sen apa, senyum aja di jalan. Tapi begitu yang nanti ngelanggar Atau yang melakukan kesalahan di depan kita itu Orangnya kelihatannya kayaknya lemah Langsung kita apa loh Ini berarti yang tadi adalah Pencitraan, gak jujur Harusnya kata Nabi Orang yang paling kuat diantara kalian Adalah orang yang Menahan amarah ketika dia Mampu untuk marah Bukan menahan amarah Karena dia Tidak seimbang lawannya Bukan menahan amarah karena Takut, bukan menahan amarah karena emang e, Apa, merasa dia lebih lemah Tapi menahan amarah ketika dia merasa lebih kuat tapi dia tahan amarah Ini berarti orang yang ku, yang kuat Orang yang tangguh Dalam riwayat yang lain Nabi bilang Bukanlah orang yang gagah, yang tangguh, yang jago dalam berantem Orang yang gagah dan tangguh itu adalah orang yang menahan amarah Intinya, kita sering mencitrakan diri kita keren apalagi kalau di masjid tapi mungkin jangan sampai mungkin jangan sampai citra ini hanya ada di dalam masjid begitu keluar masjid kita balik lagi kepada realitas sebenarnya yang sebenarnya kita kayak gimana makanya teman-teman ini harus jadi muhasabah bareng-bareng jangan sampai Allah mengatakan wama hum bimumin ah lu mah beriman Allah mengatakan lam tu'minu kamu belum beriman Allah mengatakan lakadzibun dusta tuh itu cuma editan doang, itu cuma pencitraan doang Jangan sampai kita tergolong diantara orang-orang Ya Allah komen dengan komen-komen yang seperti ini Makanya gimana kita baik di masjid Coba usahakan kayak gitu juga di luar masjid Gimana kita baik di luar rumah Usahakan kayak gitu juga di dalam rumah Kalau kita sabar kepada orang lain Harusnya lebih sabar kepada keluarga Kalau kita sangat sopan kepada guru Harusnya lebih sopan lagi kepada orang tua Baru namanya ulai kahumul muminu nahakoh itulah mukmin yang sejati ulai kahumus sodiqun itu baru benar itu baru jujur jangan sampai kesolehan kita kesolehan pencitra pencitra apalagi kalau kita sudah menggunakan simbol-simbol Islam dan itu luar biasa tapi sekaligus jadi amanah besar. Baik simbol yang wajib atau simbol yang tidak wajib. Kalau simbol yang wajib misalnya hijab, jilbab. Itu kan wajib buat perempuan muslimah. Ketika kita sudah berjilbab, apalagi jilbab kita lebar, syar'i gitu. <tuh> di satu sisi, <tuh> di satu sisi itu adalah hal yang positif. Dan mudah-mudahan Allah akan terus membimbing perempuan ini. Tapi di sisi yang lain, kita punya tuntutan amanah yang lebih besar daripada yang belum berjilbab. Kenapa? Karena orang yang berjilbab, semua tingkah lakunya itu akan memberi kesan wajah Islam. Oh gitu ternyata muslimah. Oh gitu ternyata orang Islam. Oh gitu ternyata orang yang sudah berhijab. Oh gitu ternyata udah pulang haji, udah rajin ta'alim. Ada amanah lebih. Dan itu otomatis sehingga kalau misalnya kita udah berani menggunakan simbol agama kita, alhamdulillah itu adalah bentuk ketaatan kita, tapi jangan berhenti hanya di simbol saja. Jilbabnya syari, tetapi perilakunya kai rus syari, tidak syari misalnya. Tapi bukan berarti ah saya mah perilaku saya belum syari jadi nggak usah berjilbab, nggak gitu juga. Atau saya memang memberjelo apa aja perilaku mah antar belakangan enggak gitu juga. Maka Islam itu udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Allah itu secara utuh. Ada misalnya teman-teman pakai baju dengan tulisan tulisan-tulisan syiar. Itu kan sekarang lagi tren nih. Kaos-kaos dengan syiar mungkin kaos syiar dengan janggut yang nyena Mungkin syiar dengan celana di atas mata kaki Mungkin syiarnya tentang Al-Quran Mungkin syiarnya tentang sejarah Mungkin syiarnya tentang kalimat-kalimat yang indah Itu bagus syiar-syiar agama Min syairillah Orang beriman suka menguatkan syiar-syiar agama Mengekspresikan dengan cara tulisan-tulisan Tapi di waktu yang sama ada amanah bagi kita Untuk jangan sampai syiar itu justru menjadi bumerang bagi kita kita ngaku nya saya bangga sebagai muslim. Tapi ternyata di jalan kita marah-marah ke orang lain dan tidak menggunakan akhlak yang mulia. Wah tulisan kita itu akan menghujat bukan cuma kita tapi agama kita. Kalau kita pakai kaos biasa begitu kita akhlaknya gak benar orang akan menghujat kita. Tapi kalau kita pakai kaos dengan tulisan Islam ketika kita gak benar orang akan menghujat kita dan menghujat agama kita. Sehingga otomatis ada tambahan amanah Tapi kalau kita mampu menjaga dua amanah ini Pertama syiar, kedua akhlak Maka kita mudah-mudahan di sisi Allah lebih mulia kedudukannya Dari orang-orang yang tidak mensyiarkan agama Makanya ini sebetulnya uh, konsekuensi Konsekuensi menjadi muslim harus berakhlak mulia Konsekuensi hijrah harus berakhlak mulia Konsekuensi dari e, ibadah harus e, berakhlak mulia. Artinya, konsekuensi dari keislaman kita itu harus terlihat dalam perilaku kita, baik akhlak ataupun ketaatan kita kepada Allah. Kalau enggak, maka keislaman kita ini nanti akan Allah tolak dengan kalimat wama hum bimumin. Ini penting teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Kalau kita misalnya diketahui orang, sudah berhijrah, udah rajin ngaji, kemudian akhlak kita lebih baik maka kita menjadi orang yang Mansanna sunnatan hasanah, memberi teladan yang baik sehingga orang akan mengikuti, oh benar ya anak muda mah kalau udah ke masjid jadinya kayak gini akhlaknya mulia, senang senyum, gampang memaafkan orang lain, udah aja kalau gitu yang lain mah kita dorong ke masjid, gara-gara akhlak kita. Tapi kalau kita udah terkenal Udah beberapa kali ikut ngaji Malah akhlaknya kadang-kadang kebablasan Ngeblondar Maka akhirnya orang akan menyimpulkan Wah bahaya Ternyata makin rajin ke masjid Makin kaku, makin sombong, makin angkuh Makin suka ngejudge orang lain Sehingga akhirnya dia juga akan menghalangi Udah kamu gak usah di masjid jadi orang biasa aja Ini hasil dari Citra atau Kesejatian seorang muslim Ini amanah di pundak kita teman-teman Jangan-jangan bukan orang lain yang meruntuhkan agama kita, tetapi kita sendiri. Atau setidaknya kita punya partisipasi andil dalam mencitrakan buruk agama kita. Lewan apa? Lewat citra kita sebagai anak masjid, kemudian tidak sesuai dengan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu bahaya. Kalau gitu gak usah ke masjid, bukan juga. Ah saya emang gak mau ke masjid daripada udah ke masjid terus terbeban. Enggak juga kayak gitu. Setidaknya kita ingin memperbaiki diri, perbaikilah semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan jangan hanya mengambil simbol-simbolnya aja. Yang sungguh-sungguh. Kayak tadi saya bilang, kalau emang mau pakai brand itu, jangan cuma pakai kausnya doang. Tapi belajar juga olahraga ekstrim yang mewakili brand tersebut. Sehingga walaupun kita belum jadi pro, tapi kita jujur. Saya emang pakai ini, tapi saya emang mainnya ini jadi jujur walaupun gak, gak pro kayak misalnya kita pakai brand musik apa tapi kita emang e, senang dengar musik dengan genre itu berarti ju, jujur tapi kalau gak kayak gitu setidaknya orang akan mengatakan kita adalah fake kita orangnya gak jujur pencitraan doang begitu juga dalam islam udah berusaha nih akhlak yang baik cuman namanya manusia kadang salah juga kan ya kadang silap kadang kebawa emosi gak masalah yang penting kita udah berusaha perbaiki lagi Ketika kita salah sama orang lain, sama tetangga misalnya salah nih. Wah katanya anak masjid, tapi kelakuannya kayak gitu kata teman kita. Langsung minta maaf, eh maaf ya saya silap. Tadi eh, saya gak sengaja, mudah-mudahan eh, nanti saya perbaiki deh. Nanti dia akan bilang, oh gitu ya ternyata orang kalau udah belajar agama mah dia lebih besar hati, lebih Legowo begitu kita kasih tahu dia akan nerima dan dia minta maaf. Dan itu wajar banget, fair lah. Karena semua orang juga salah. Itu tetap citra yang baik. Karena gak mungkin juga kita gak ada salahnya. Bukankah manusia itu mahalul khotok wanisyan. Tempatnya salah dan lupa. Bukan berarti kita memudah-mudahkan untuk berbuat kesalahan. Tidak, tetapi udah kita coba jaga pun kadang salah juga nih mata orang lain. Kayak kita misalnya teman-teman lagi parkir. Ternyata parkiran parkir motornya menghalangi motor orang lain buat keluar. Karena saking padatnya parkiran, akhirnya kita parkir aja di belakang motor orang. yang e, Enggak ikut lagi garis parkiran, soalnya udah penuh. Begitu orang keluar dari mall, dia gak ikut ngaji. Dia ngeliat kita ternyata baru pulang dari masjid. Eh lo dari masjid, kok parkirnya kayak gini? Nah gitu kan, ternyata kita dihujat dua kali lipat. Pertama dihujat salah parkir, kedua dihujat datang dari masjid. Maka minta, oh maaf ya maaf tadi soalnya terlalu penuh Nggak tahu di mana lagi parkirnya Dia marah-marah kita sabar aja Tapi tetap hati kecilnya akan bilang Wah dia orangnya baik, gak sampai ngotor udah salah Itu menjadi amanah Dan tanggung jawab kita Begitu kita nge-posting keislaman kita Nge-posting keislaman dengan hijrah Nge-posting keislaman dengan kemasjid Nge-posting keislaman dengan sholat Nge-posting keislaman bahkan dengan penampilan Maka di waktu yang sama Kita harus menunjukkan realitas yang se, yang sama dengan postingan kita baru disebut jujur itu udah otomatis apalagi diantara teman-teman kita teman-teman main nih eh lagi di mana loh lagi ngaji wah udah jadi ustad sekarang katanya sabar besok dia juga jadi ustad kita ajak jadi jadi ustad bareng Nah, diledekin mungkin jadi Ustad, diledekin Pak Haji, diledekin Nabi palsu, diledekin berbagai macam isti, istilah. Kalau lagi kita datang, awas awas awas ada Pak Haji, jangan sembunyiin sembunyiin gitanya. Padahal cuma barang-barang biasa, bukan yang haram. Tapi karena ngeledek, ngeledekin, ngeladekin, ngata-ngatain. Di situ kita dituntut untuk sabar. Begitu kita e, berperilaku seperti yang sebelum kita hijrah, dia akan bilang, pasti dia akan bilang gini, katanya udah hijrah kok marah, gitu. Di satu sisi hijrah kita dihujat, di sisi yang lain kalau kita ke bawah-bawah hijrah itu akan jadi kartu buat dia menyerang kita. Katanya udah hijrah, tapi kok gitu. Katanya udah ke masjid, tapi kok gitu. Tapi pas kita ke masjid dibilang eh anak masjid, anak masjid gitu. Jadi tetap aja serba salah, tapi itulah konsekuensi dari ngeposting sesuatu dan sudah emang sunnatullahnya seperti itu. Sehingga kita jangan sampai disebut orang-orang yang sama saja, sawa un alaihim anzir tahum am tunzirhum la yu'minun sama aja sebelum dapat belajar ilmu dengan setelah belajar ilmu enggak ada perubahan maka justru kita akan lebih uh, menjatuhkan citra Islam dengan uh, postingan kita daripada orang yang tidak ngeposting sama sekali ini kenapa Allah mengatakan ummahum ya mukminin jadi silakan teman-teman misalnya pakai baju dengan kaus tulisan tulisan Islam itu bagus silakan teman-teman memanjangkan jenggot karena itu juga diantara sunnah Nabi itu bagus silakan teman-teman misalnya karena saking rajin tahajud sampai jidatnya hitam itu juga harus sujud dan kita husnuzon itu juga bagus silakan teman-teman yang cewek misalnya jilbabnya syari lebar gitu e, ada bahkan yang pakai cadar tapi pakai escodonya tebal gitu. silakan itu juga bagus gitu terus ceklek gitu. Kalau kelihatan eyeshadow-nya doang yang kelihatan Kalau perlu kaca apa bulu matanya, bulu mata palsu sampai gini kayak eh, apa? Kayak Hello Kitty. Saking ininya, tapi cadaran, tapi bulu matanya lentik. Lalu di posting di Instagram syar'i. Syar'inya yang lain kecuali mah matanya. Dan orang akan ngelihat bukan yang lain, matanya, wah, dia pasti cewek cantik banget nih. Nah, ini berarti belum sesuai antara postingan dengan realita enggak masalah pakai cadar saya orangnya sangat terbuka lah terserah mau pakai cadar mau enggak pakai cadar yang penting bermenutup aurat kalau saya menganut mazhab yang cadar tidak wajib bahkan bukan sunah nabi hanya uh, kebiasaan orang Arab uh, kalau yang sebagian ulama berpendapat tapi itu enggak uh, masalah boleh-boleh aja Cuman yang wajib adalah memakai jilbab seperti seseorang sedang sholat. Ini mazhab yang saya pegang. Kalau ada yang menganggap cadar itu wajib, saya respek, saya menghargai. Cuman jangan sampai kita mengambil simbolnya saja. Jilbabnya saja, cadarnya saja, ternyata ngaji belum bisa. Nah ini tantangan buat kita nih. Jilbabnya udah syari, ngajinya belum syari. Belum irama kurdi. Jadi ngajinya masih rock and roll. Auz billah gitu ya. Auz billah. Berarti belum syar' ini. Kalau ngaji mah iramanya jandrenya kurdi aja, enggak usah terlalu di apa? Enggak usah terlalu tarik lah ya. Biasa-biasa aja. Artinya sesuaikan antara penampilan postingan kita sama kualitas. Jadi yang udah berberjilbab e, wajib sekarang belajar ngaji. Jangan sampai orang pas Uh, kita, ngeliat kita berjilbab tapi gak bisa ngaji itu jadi kayak semacam pertanyaan besar kita juga gitu, udah pakai peci haji atau udah kelihatan penampilan anak masjid gak bisa ngaji, jangan puas di simbolnya aja, ini tantangan buat kita semuanya, ayo belajar ngaji, anak muda islam harus bisa ngaji, setidaknya kalaupun gak hafiz 30 juz hafiz juz 30 itu udah lumayan, gak hafiz juz 30 nya juga, gak apa-apa deh tiga surat terakhir Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas. Jadi kalau kita sholat, ulang-ulang aja itu sampai selancar mungkin. Rakaan satu Al-Ikhlas, rakaan 2 Al-Falak. Rakaan ketiga Anas, an rakaan keempat Al-Ikhlas D. Rakaan kelima Al-Falak lagi. Terus aja gitu, gak masalah. Kenapa kamu kok ayatnya itu-itu aja? Saya cinta dengan surat ini. <laughs> kan ada sahabat yang selalu baca Al-Ikhlas gara-gara cinta sama Al-Ikhlas ya. Kalau kita baca Al-Ikhlas karena cinta juga sama Al-Ikhlas. Kenapa kok cinta banget? Soalnya ayatnya pendek. Ya cinta bukan karena maknanya, karena pen, pendeknya. Jadi coba selaraskan. Kalaupun enggak sama persis minimal jangan jomplang banget deh. Jangan sampai penampilannya keren banget pas suruh ngaji enggak bisa sama sekali ini kayaknya agak-agak jomplang nih. Begitu juga dalam urusan-urusan yang yang lain. Itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus <tuh> Gimana caranya Selain kita berakhlak mulia Supaya Allah subhanahu wa ta'ala Nge-like postingan keislaman kita Sholar kita Allah like Puasa kita Allah like taklim kita Allah like Kalimat-kalimat kita Allah Captionnya kita itu Allah like Gimana caranya Kita harus mengatakan itu dengan hati Ketika kita bilang Hasbiya Allah wa ni'mal wakil Coba Rasakan Kita ngerasa Allah itu cukup gak sih Kalau belum cukup ulang lagi Kenapa kalimat-kalimat zikir disuruh ulang-ulang Bukan sekedar pahala Itu mah insya Allah kalau kita ikhlas berpahala Tapi ada pesan lain selain pahala Yaitu pesan harus ada repetitif magic power Harus ada pengulangan supaya lebih terasa di dalam hati kita Hasbi no hasbi Allah Oh belum berasa, hasbi Allah, belum berasa, hasbi Allah Kayak gitu terus sampai Kayak kita mengukir hati kita dengan kalimat itu Pertama kita ukir kan gak terlalu jelas tuh tulisannya Ukir lagi, ukir lagi, ukir lagi Sampai benar-benar mantap di hati kita Hasbi Allah artinya cukup Allah yang lain saya gak terlalu gak butuh Butuh Allah doang gitu Kalau saya dekat kepada yang lain bukan karena saya butuh sesuatu dari dia Karena saya pengen berbuat baik kepada dia kita dekat sama manusia karena kita ingin memberi kebaikan untuk manusia. Bukan karena ada maunya. Kalau ada maunya mah dengan Allah aja. Hasbi Allah cukup Allah untuk saya. Kalau sudah terukir di dalam hati, maka kalimat caption hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nanti Allah langsung nge-like. Langsung Allah mention Jibril dan malaikat-malaikat. Sehingga semuanya akan menambah followers kita dan mendoakan kita. Dengan hati ngomongnya. Baca Al-Quran juga dengan hati. Kita berzikir dengan hati, kita sholat yang kita baca di dalam sholat tuh coba dirasakan dengan hati. Pakai hati deh, kalau kita komunikasi sama Allah tuh harus dari hati. Walaupun bibir kita gak baik dalam berucap kalau hati kita baik, Allah tuh akan tahu bahwa kita ini orangnya baik banget. Kalau dengan manusia, dengan manusia aja kadang harus pakai hati ya, kalau enggak tetap aja ada getar yang gak berasa sama dia. Apalagi dengan Allah, jadi komunikasi dengan Allah itu zahir batin, gak cukup zahir aja. Kalau dengan manusia, zahir kadang dia udah bisa menyimpulkan. Kalau dengan Allah, kalau enggak terlibat batinnya, Allah enggak akan menilai apapun dari ucapan kita. Kita bilang, "Shadaqallahul Azim." Maha benar Allah yang maha agung, misalnya. Benar enggak kita yakin bahwa ayat yang kita baca itu benar? Shadaqallah atau kita shadaqallahul azim cuma di lisan, di hati kita Eh, masa gini ya ayatnya? Kok gini sih ayatnya? Masih ragu-ragu. Raib masih merasa bahwa itu ayat enggak benar banget gitu. Atau masih perlu di dipelajari lagi benar atau tidaknya. Maka sadaqallahul azim kita itu cuman pencitraan di lisan. Kan sekarang orang kalau di Indonesia memaknai sadaqallahul azim itu bagian dari bacaan salat ya. Eh, bagian dari bacaan Al-Qur'an ya. Jadi kalau baca Al-Qur'an tutup Qur'an belum surat Allah terus ditegur sama temannya Eh kok belum surat Allah <karena>, Karena dianggap surat Allah itu bagian dari bacaan Al-Quran Padahal surat Allah itu bukan bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran Al-Quran Kalau surat Allah itu kalimat tasdik Membenarkan apa yang kita ucapkan Membenarkan bacaan-bacaan yang kita baru baca dari ayat-ayat Allah Tasdik membenarkan Benar saya yakin sekarang dengan semua ayat-ayat Allah Itu baru namanya surat lazim. Jadi bisa aja kita baca ayat gini Ula'ika ala hudam min Rabbihim Wa ula'ika muflihun Sadaqallahul adzim Itu sudah cukup Daripada orang yang Sadaqallahul adzim Tapi dengan ayatnya dia ragu-ragu Maka berarti sadaqallahul Tadi adalah pencitra Pencitra Makanya coba katakan surat Allah itu Dengan hati Allah Al -Azim. Bener banget nih ayat nih Kalau kita baca satu ayat Wah ini bener banget Surat Allahul Al Azim banget nih Surat Allahul Al Azim banget Baca ayat Alif Lamim Wah ini surat Allahul Al Azim banget <tik> Apanya yang surat Allahul Al Azim Ya Alif Lamim Kamu ngerti? Enggak sih <tik> Karena gak ada yang ngerti juga kan Cuma Rasulullah yang ngerti eh, dengan seizin Allah. Kita mah enggak ngerti itu ayat mutasyabihat. Tapi benar nih ini ayat Allah, gitu aja. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu. Ada apa ya Allah, ada apa? Kita perhatian gitu. Begitu Allah eh, sebutkan perintahnya Ijtani bu كثيرا من الظن jangan suka prasangka wah benar banget saya enggak boleh prasangka kalau prasangka enggak nyaman dengan hubungan dengan siapa aja tetap aja curiga yang ini salah yang itu salah curiga aja serakoh banget nih saya enggak mau prasangka udah aja lempeng enggak ada prasangka prasangka buruk kepada orang lain begitu ada orang teman kita yang datang ke kita kita berprasangka baik kepada dia wah oh, dia ternyata masih ingat sama saya misalnya Terus dia sapa kita, ngobrol sama kita, alhamdulillah ternyata dia orangnya baik banget. Begitu dia uzur atau dia izin, kita berprasangka baik, oh mungkin dia ada urusan yang darurat enggak bisa datang. Bukan, wah oh, dia mau orangnya suka ingkar janji wae. Nah, ini berarti Zon berprasangka buruk. Benar nih ayat. Gitu aja terus. Jangan pas kita baca ijtani bu kasiran min azzan. Janganlah kalian banyak berprasangka. Enggak gitu juga sih. Kadang-kadang persangka -kadang dibutuhkan juga. Nah, berarti kita nggak sadakalillahul azim. Allah bilang, ya ayuhal amanu, la takulur riba. Jangan kalian makan riba. Aduh, gimana ya? Nah, ini nggak sadakalillahul azim. Kalau sadakalillahul azim, wah benar nih ayat. Terus gimana caranya? Aduh, saya harus um, apa? Harus cari pekerjaan yang tidak ada ribanya. Kalau saya misalnya punya bisnis, saya enggak boleh uh, menghutangkan kepada teman saya terus dengan akad saya harus dibayar sekian nambah gitu. Enggak boleh. Tapi kalau dia mau nambah sih itu mah kesadaran dia aja gitu. <laughs> misalnya, eh, kita enggak usah akad ya. Kamu mau minjam berapa? 1 juta. Ya udah, saya mah orangnya enggak mau riba. Tapi kamu tahu kan sekarang kan uang inflasinya tinggi itu ya. <laughs> Jadi jadi dia gak ada akad tapi dia menganjurkan Sama aja sih sebetulnya Atau sama kayak e, ada hadis Nabi Kalau orang berhutang kepada kita Kemudian dia memberikan jaminan Kayak misalnya kendaraan kepada kita Kendaraan itu gak boleh kita pakai Kalau kita pakai kendaraan itu tanpa izin dia Berarti ini ribanya nih Ribanya adalah memakai kendaraan dan kecuali dia mengizinkan eh kendaraannya daripada diparkirin doang di depan rumah dan enggak dinyalain-nyalain akhirnya nanti dia rusak mending saya pakai boleh enggak? Tapi eh, saya sewa niatnya atau nanti dikurangin dari hutang, Kalau dia bilang enggak apa-apa pakai aja enggak usah hitung itu mah hutang mah lain lagi. Udah ya udah enggak apa-apa kalau gitu ta'awun saling tolong menolong. Cuman kalau kita nganggap wah ini kan masih jaminan seserahan saya dong mau dipakai pemakaian itu adalah ri, riba sehingga Allah tidak memberkahi nanti hubungan kita atau transaksi kita. Ini kita sami na wato itu artinya sadaka Allahu alazim, baru Allah mengatakan ulai kahumul mu'minuna haqa, benar nih hambaku yang beriman. Kalau enggak kayak gitu, Allah mengatakan wama hum bimumin, mereka bukan orang yang beriman. Itu teman-teman, satu. Cobalah selaraskan antara postingan Islam kita, syiar-syiar, penampilan dengan karakter atau akhlak kita satu. Kedua Cobalah <coughs> caption itu Dengan hati Kalau kita bilang subhanallah itu benar-benar subhanallah Di hati kita Kalau kita bilang sadakallah itu benar-benar sadakallah Di hati kita Kalau kita bilang masyaallah itu masyaallah di dalam hati Di hati kita Jangan sampai melihat cewek cantik Masyaallah Itu pasti bukan dengan hati Dengan hawa nafsu ya berarti gak selaras di hatinya tapi kan cantik masa gak boleh bilang Allah, kalau cantik dan bukan muhrim kita kita bilang gitu. <Sess> eh ini bener loh nanti coba teman-teman baca surat Maryam ya gimana Maryam lagi uh, ibadah di mihrobnya tiba-tiba datang cowok ganteng banget fa arusalna ilaiha ruhana Fatah masallalah basharonsawiya kami utus kepada Maryam roh kami yaitu Jibril lalu Jibril itu menjelma sebagai basharonsawiya laki-laki paling keren ini terjemah kekinian Jibril menjelma sebagai laki-laki paling paling keren tinggi putih rambutnya sepundak terus ikal gitu Campuran antara Arabian sama Spanyol Wah ini keren banget Atau kayak pemain bola Italia Kalau yang saya dulu masih SMA itu ada Del Piero misalnya Itu kan yang keren-kerennya Atau David Beckham Wah cowok keren banget Dengan penampilan yang badannya gagah Dan benar-benar six packs Kalau buka baju sih Ini gak buka baju kan pakai jubah gitu ya Tapi kan kelihatan rata gitu Dan gak nahan nafas juga <laughs> Ada yang, yang ratanya nahan nafas pengalaman kalau lagi jalan di mall kata istri saya kenapa itu nah nafas biar nyerata gitu tapi kalau udah kekenyangan banget ditahan nafas juga masih kelihatan padahal udah nahan nafas, nah ini cowok keren banget basharon sawiya laki-laki yang sempurna laki-laki yang keren banget datang ke mihrab Maryam bayangin datang ke sebuah ruang yang cuma ada Maryam di situ sendiri apa kata Maryam Aku berlindung kepada Allah darimu. A'udzubillah. Jadi begitu buka Instagram. Terus kadang-kadang ada yang nge-mention atau ada yang nge-like pas kita periksa yang like siapa aja cewek kayaknya cantik tuh. A'udzubillah minasyaiton. Langsung balik lagi. Bukan berlindung dari dia ya, berlindung dari setan. Karena dia bukan setan. Jadi enggak oke kalau saya kita a'udzubillahi min hadzihil mar'ah. Aku berlindung pada Allah dari perempuan ini, enggak. Dari se setan yang kadang-kadang datang yuwaswis fi sudurinnas dengan pencetusnya adalah gambar, foto segala macam. Makanya perempuan-perempuan nih, nasihat saya sebagai teman ya, kalau kalian enggak posting sesuatu di Instagram, mending pakai foto KTP aja deh. Foto KTP, foto paspor, kalau foto paspor ada kacamata, selalu lepas dulu kacamatanya. Lepas kacamata, eh, Teh? Oh iya, Teh agak melotor dikit, matanya kurang kelihatan. Nah, udah gitu posting tuh di Instagram, Insya Allah selamat. Ya, gak ada yang nge like. kecuali orangnya yang soleh banget. Ukti, Masya Allah, ini foto paspor diposting pasti soleh banget kan. Ternyata fitnah juga, susah menghindari fitnah, ya. dasar jomblo ya. <laughs> udah digituin aja masih fitnah. Saking cantiknya cewek. Jadi udah melotot, makin melotot tuh makin bedadari. Tahu apa arti bedadari? Di dalam Al-Qur'an disebut hurul ain. hurul ain itu artinya yang matanya besar. Tapi bulu matanya lentik dan matanya itu mukhal kayak orang bercelak. Itu hurul ain. Kalau yang matanya kecil enggak usah bersedih. Nanti di surga matanya jadi besar tiba-tiba. Allah kasih operasi otomatis. Allah pas bercermin di surga gitu ya. Allah, ini kenapa ya matanya? Saya kok jadi keren gini gede gitu? Itu hurul semua cewek kalau udah masuk surga matanya besar. Di surga tuh enggak ada cewek sipit. Enggak ada matanya kecil, terus apa bibir apa pipinya cabi gitu. Enggak ada tuh di surga. Semuanya mata besar, pipinya agak-agak kayak tirus gitu tapi cantik. Apalagi kalau misalnya yang cowoknya yang misalnya rambut saya gak tumbuh-tumbuh di depan nih Ustaz gimana nih. Gak ada di surga tuh. Di surga insya Allah semuanya rambutnya lebat. Dan hadisnya jelas ketika mereka berwudu. Rambut mereka tidak lagi kusut menunjukkan rambutnya saking le lebat. Gak ada yang rambutnya segini tuh gak ada di surga. Aduh Ustaz nih saya udah pakai uak doyok banyak. Gak tumbuh-tumbuh gitu. Gak ada. ya Jadi kalau cewek-cewek mau selamat ya gak sampai di... Uh, muncul fitnah apalagi kalau fitnahnya orang kadang-kadang suka gelap mata kan saking uh, apa ngeklik atau baper banget dengan cewek yang di Instagram akhirnya itu foto di di capture udah gitu di print kemudian dia dibawa ke paranormal kan bahaya tuh Mbah saya lagi suka sama cewek katanya oh ya maharnya dulu taruh situ berapa Mbah sejuta aja enggak usah banyak-banyak taruh sejuta mana foto ceweknya wah ini anak saya kata si Mbah <laughs> anaknya Anaknya si Mbah ternyata. Wah, kamu mau menelan anak saya gitu. Kan wajah di dunia ini banyak yang mirip, Mbah. Namanya siapa? Namanya si Ani. Wah, anak saya itu sekolah di SMP itu. Ternyata anak anak si Mbah. Akhirnya kita yang diguna-guna. Pulang-pulang <laughs> udah pulang-pulang udah enggak normal gitu ya. Kenapa tuh orang? Nah, ini artinya fitnah kan? Makanya yang paling aman mah kalau ngepost di Instagram. Udah, gitu aja. Selfie tapi serius kalau perlu hitam putih benar-benar jadi benar-benar tempoe doloe gitu, wah posting kalau laki-laki yang diposting misalnya atau cewek-cewek juga boleh postingnya di belakang kan banyak tuh posting dari belakang jadi yang kelihatan cuma hitam doang kayak ninja gitu kan di belakang yang penting kata-katanya bolehlah. tapi kalau mau posting depan pun sewajarnya jangan sampai udah di depan beracting lagi gitu gaya-gaya korea korea gitu gitu-gitu deh korea-koreanya jangan ya itu akan membuat fit fitnah fitnah itulah yang kelak jadi merusak perasaan, perasaan. sehingga laki-laki yang lihat posting kayak gitu awal zubirah indonesia ah. eh <tuk racun> udah awal udah aja jangan awal zubirahnya pencitraan tadi itu ada teman gitu ya dia Eh, nggak eh, ada cowok cantik loh, mana? Tanya lagi, mana? Tanya mana? Oh, itu pencitraan. Orang kalau benar-benar dari hatinya atau orangnya jujur nggak gitu-gitu amat. Oh, iya iya ya, biasa aja. Walaupun besoknya ntar dia hafal namanya ntar likoi voice nya, <laughs> nyari sendiri, searching. Oh, mana nih? Oh, ini orangnya. Ini bukan cerita pengalaman pribadi ya. Soalnya waktu saya masih muda dulu gak ada Instagram untung gitu. Pas saya masih jomblo gak ada Instagram. Adanya Friendster. <tuh> sama aja. Ini ta'awuznya Maryam itu ta'awuz bukan pencitraan. Allah aja yakin banget sama Maryam itu perempuan yang azro. Azro itu kalau bahasa <tuh> Inggrisnya Sen. Kan Sen Mary kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya Maryam al-Azro artinya yang menjaga kesucian begitu ada laki-laki keren banget di depannya atau di sebelahnya di sebuah ruangan mereka berdua doang dia bilang Aku aku berlindung kepada Allah terus nggak mau ngelihat gini aja ngapain kamu kesini saya diutus sama Allah kata Jibril Teh, ada apa emang si mulai ada dialog tapi itu benar-benar bukan jaim ya bukan ada apa emang ya udahlah ini nomor telepon saya nggak gitu Mariam mah orangnya soleha, kalau kita jaim-jaim tapi ngasih nomor telepon, jaim-jaim tapi tukaran uh, pin misalnya. Ini enggak ada apa? Ya Mariam, Allah akan memberikan kepada kamu anugerah seorang bayi yang soleh. Langsung Mariam kaget, astaghfirullahaladzim bagaimana saya akan punya bayi sedangkan saya tidak kenal seorang lelaki pun, bayangin. Ini kerannya cewek yang bernama Mar, Mariam, dia enggak pernah kenal laki-laki kecuali dua orang tiga dengan anaknya. Ayahnya, pamannya, anaknya. Ayahnya Imran, pamannya Zakaria, dan anaknya Isa. Cuma tiga cowok yang dia kenal. Jadi kalau kita periksa telepon Maryam itu gak ada nomor cowok sama sekali. Nomor kontak cowok gak ada tuh. Semuanya cewek. Aminah, Fatimah, Halimah semuanya ah-ah-ah aja tuh. Gak ada cowok, cowok. tiga-tiganya cowok cuma, oh Zakaria, pamannya, kan Muhrim, ayahnya Imron, anaknya Isa. Cuma tiga itu nomor cowok, nomornya Nabi Isa, nomor Zakaria dan nomor uh, Imron. Coba kita, cowok semua cuma satu cewek, ibunya sendiri, yang lain cowok, cowok semua. Ini berarti bukan gak boleh, cuman ya gak gitu-gitu ama juga sih. Sama kayak kita nih, semua nama cowok, tapi jenis kelaminnya cewek, kita ganti namanya jadi cowok. Jangan nggak dicurigain, namanya kok ini, kera, namanya tuh Andi atau apa? Andi kok pakai jilbab? Nah, <laughs> kan keluar fotonya tuh, profil tuh, Kok Andi pakai jilbab, maksinya Andiyah, gitu. Pakai jilbab. Nah ini menunjukkan Mariam itu salehah banget. Kata Mariam sendiri, saya tidak kenal laki-laki. Gimana saya akan punya ah? anak? Kata kata Jibril, itulah kebesaran Allah. Kamu tetap akan punya anak walaupun tidak disentuh oleh Laki-laki satu-satunya perempuan di muka bumi yang di, yang dikaruniai anak tapi nggak disentuh bahkan oleh suami yang halal cuma Maryam saking azroh saking terjaga saking mulia jadi nggak mungkin Maryam itu ngeposting yang macam-macam paling-paling postingannya bunga cekrek posting bunga apa kaktus hati-hati dengan saya kamu tertusuk jadi posting bunga kaktus gitu. Jangan bukan orangnya yang di posting, bunga atau batu atau air apalah alam semesta lah selain diri dirinya. Walaupun gak harus gitu-gitu amat tapi yang penting ja, jaga, jangan sampai terlalu maaf, terlalu vulgar, terlalu genit, sewajar-wajarnya aja posting lagi jalan, posting lagi duduk biasa aja tapi bukan postingan lagi dance gitu, ini mungkin akan jadi fit, fitnah walaupun kita ngeremehin, ah oh, dianya aja yang jelalatan, dianya aja yang suka ngepoin. Tapi kan kita memang udah membuka ruang untuk orang penasaran jadi ngepo kan. Coba kalau kita gak ngeposting, kan dia jadi gak ngepo. Akhirnya ngepoin yang lain. ah Berarti kita gak dosa, yang lain yang dosa. Yang penting jangan sampai orang berbuat dosa gara-gara kita. Kalau orang tetap berbuat dosa, biarlah gara-gara setan saja. Jangan sampai minal jin nati wan nas. Gara-gara jin dan gara-gara kita. Na'udzubillah hi. Mentalik, itu aja teman-teman yang dimuliakan Allah. Maaf ya, kemana-mana. Saya emang gitu orangnya. <guluh> Kita doakan. Ini ada yang beberapa orang minta di mention doa. Salah satunya adalah Ayah Kenny ya. Ayah handanya teh Kenny. Salah satu di antara tim shift <tim> uh, ladies yang biasa ngebantu teman-teman untuk ngatur-ngatur di area cewek. Ayahnya sedang diuji dengan penyakit kena stroke. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Kemudian saya juga pengen mention ucapan terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir. Alhamdulillah karena teman-teman semuanya yang hadir di sini nih ini jadi inspirasi untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman ngira bahwa saya datang karena saya butuh doang. Tapi teman-teman enggak -teman sadar kehadiran teman-teman di masjid ini sampai masjidnya penuh itu bikin sunnatan hasanah teladan yang baik buat anak-anak muda di negeri di provinsi yang lain di Jakarta, di Depok, eh itu Depok bukan provinsi <gir> eh, di Bogor, di Bogor, di Depok, di Jogja, Jakarta, di Sumatera, semuanya sekarang mulai semangat untuk meramaikan masjid. Dulu kan salah satu masalah masjid itu remaja masjidnya. Remaja masjid dibentuk pas 17 Agustus, udah gitu bubar lagi. Tahun depan bentuk lagi kepanitiaan, bubar lagi, dulu gitu. Tapi alhamdulillah gara-gara teman-teman yang rajin ngaji kayak gini, sekarang masjid mulai semarak lagi oleh anak-anak muda. -anak Mudah-mudahan semua yang mereka lakukan itu gara-gara nyontohin kita, kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Makanya istiqomah hadir di masjid, walaupun kadang-kadang kita ngerasa, ah saya bisa ikut ta'alim di tempat yang lain lah, atau saya bisa streaming, tapi beda kesannya, streaming dengan Hadir, kalau streaming kita dapat ilmu, kalau hadir kita dapat ilmu, dapat doa dari malaikat plus memberi teladan yang baik untuk negeri yang lain. Bahkan mungkin mudah-mudahan di seluruh dunia, bayangin kalau ada seribu orang yang terinspirasi oleh kita di sini, sehingga mereka meramaikan seribu masjid, kita dapat pahala setiap hari dengan keramaian seribu masjid di Indonesia, itu luar biasa. Makanya istiqomah. Saya ucapin terima kasih udah mau ramein masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, dan udah memilih pemuda hijrah sebagai salah satu uh, event yang kita hadiri. Kedua, terima kasih buat teman-teman tim -teman work pemuda hijrah yang udah habis-habisan kerja siang malam. Saya tahu mereka lelahnya luar biasa, nggak dibayar, nggak dapat apa-apa. Tapi pasti insya Allah niatnya karena mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kalian semuanya uh, akan Allah sebut sebagai para Penolong-penolong agama Allah Dan mudah-mudahan semua kita Bisa kelak menjadi uh, Magnet people Dan menjadi nonformal leader Di tempat kita masing-masing Dan meramaikan masjid di seluruh Indonesia Cita-cita kita bersama adalah Mudah-mudahan 10 tahun lagi dari sekarang Masjid-masjid di Indonesia itu Akan dipenuhi oleh anak muda Imamnya imam muda Hafiz muazzinnya ha Muazzin yang muda Dan Hafiz Hafal azan maksudnya <laughs> Hafiz azan gitu Imamnya Hafiz Quran Kemudian yang hadirnya anak-anak muda Dengan penampilan biasa aja Penampilan orang main doang Tapi ngajinya enak Nah ini insya Allah cita-cita kita banget Sampai akhirnya gara-gara inspirasi dan teladan kita Kelak muncul dari bangsa Indonesia Gubernur yang Hafiz Wali kota yang Hafiz Menteri yang Hafiz Anggota Dewan yang Hafiz Dan yang paling penting Presiden dan wakil presiden yang Hafiz Gajinya pakai irama Kurdi, kok harus gitu, Ustaz Soalnya kalau ada presiden gajinya Kurdi, pasti kita akan semangat banget sholat berjamaah. Wakil presidennya Hayalasolah, siapa itu? Bapak Wapres. Wah, bapak Wapres Hayalasolah memanggil rakyatnya untuk sholat, pasti berbondong-bondong ke masjid. Terus rapatkan soft, luruskan. Yang itu siapa imamnya? Presiden. Alhamdulillahirabbilalamin. Nangis pasti itu, Presiden Iramanya Kurdi. Wah, itu cita-cita saya banget. Mudah-mudahan kita bisa sholat? Bukan. Wah, sungguh zon. Cita Ibu. Jangan jangan diaminkan. Cita-cita saya banget pengen makmum di belakang Presiden Irama Kurdi. Wah, gimana. Jangan jangan diaminkan ya mending malaikat aja yang ngeminin, nggak tahu sebilah mentalik. Oke, okay, itu jadi kita berharap teladan kita di sini yang gara-gara ramain masjid akan diikuti oleh masjid-masjid yang yang lain Insya Allah. Dan sekarang udah terbukti, saya alhamdulillah melihat gimana semangat teman-teman di kebun jeruk misalnya kemarin taklim di sana, mereka pengen ramain masjid Al Ikhwan namanya. Sekarang juga kayaknya kita kedatangan tamu dari Depok, ada teman-teman Depok, ada di sini, boleh berdiri punten. Kang Randi, nah ini teman-teman dari Depok sengaja datang ya, ini Kang Randi namanya beliau sengaja datang ke TSM pengen lihat anak-anak Bandung yang anak-anak main, anak-anak yang luar biasa anak-anak muda, keren-keren soleh-soleh tapi mau datang ke ke masjid dan mereka pengen bikin kayak gini di Depok dan kita doakan mudah-mudahan ramai juga. Dan kita berharap masjid-masjid besar terutama di ibu kota-ibu kota provinsi dan kota mudah-mudahan menjadi masjid yang seperti TSM, Al-Latif yang diramaikan oleh anak muda. Jadi makasih banyak teman-teman semuanya baik anak-anak pemuda hijrah dan semua kita yang ada di sini. Dan yang juga menyukseskan acara ini baik masjid ataupun yayasan atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengannya. Kita Tutup dengan muhasabah dan doa Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kepada bangsa Indonesia Peradaban Islam Yang diwarnai oleh anak-anak muda yang soleh A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Teman-teman yang dirahmati Allah Mari kita sama-sama bertahmid kepada Allah Kita memuji Allah Kita coba ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin bersama-sama Sembari mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Dan yang paling penting adalah nikmat hidayah yang membuat kita bisa bertaubat, hijrah, meninggalkan dosa-dosa. Yang dulu mungkin sulit sekali untuk meninggalkannya. Tapi karena hidayah Allah sekarang kita bisa meninggalkan dosa-dosa yang harusnya bisa mencelakakan kita. Kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama mungkin sekitar 10 atau 15 kali sambil mengingat nikmat Allah. Alhamdulillahy Rabbil Alamin. Alhamdulillahy Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Alhamdulillahy Rabbil Alamin. Alhamdulillahy Rabbil Alamin. Kita ucapkan tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Bersama-sama. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.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 Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah teman-teman mungkin masih ingat Dulu ketika kita senang main atau mungkin sampai sekarang juga ketika kita nonton konser Seorang penyanyi di atas panggung suka ngajak kita nyanyi bareng Ayo kita nyanyi bareng siapa yang hafal lirik lagunya Kita begitu semangat untuk bernyanyi dan berteriak bareng-bareng dengan uh, -apa, uh, seorang selebritinya atau seorang penyanyinya Untuk menyanyikan lirik-lirik yang sebetulnya bukan zikir Walaupun sebagiannya boleh, sebagiannya tidak boleh, Allah wa'alam. Tapi coba kita sekarang semangat lebih dari itu untuk menyanyikan atau untuk melantunkan lirik-lirik tasbih kepada Allah. Dan tidak masalah, saya mengambil mazhab bahwa tasbih bersama-sama itu tidak masalah selama tidak mengganggu orang. Salat kecuali kita habis salat langsung bertasbih, mungkin mengganggu orang lain yang sedang salat. Tapi kalau dalam event kayak gini insya Allah tidak ada yang terganggu lagian di dalam ruangan sehingga kita syiarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, tahmid dan takbir kita bersama-sama. Kita lanjutkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.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 Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar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 Kita beristighfar Coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita kepada Allah Ingat dosa-dosa kita kepada ayah kita Ingat dosa-dosa kita kepada ibu kita Seolah-olah istighfar kita adalah Permintaan maaf kita kepada ibu Ibu maafkan saya Ayah maafkan saya Ya Allah ampunkanlah saya Astaghfirullah Rabbal baraya of you. Walaupun teman-teman rajin ngaji Rajin sholat Rajin tahajud Rajin puasa Rajin baca Al-Quran Kalau teman-teman menyakiti perasaan ibu Durhaka kepada orang tua Semua kebaikan teman-teman itu Tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu Tidak mungkin masuk surga Teman-teman Walaupun rajin ibadah Kalau durhaka kepada kedua orang tua Makanya Allah mengatakan, berbaktilah kepada orang tua setelah kalian bertauhid kepada Allah. Itu dua perintah di dalam satu ayat sekaligus. Yaitu jangan syirik kepada Allah, jangan durhaka kepada orang tua. Seolah-olah durhaka kepada orang tua itu dosa besar kedua setelah syirik kepada Allah Subhanahu SWT. Dan kita kadang-kadang tidak -kadang ngerasa telah menyakiti perasaan orang tua kita gara-gara kita ngebelain pasangan kita, ngebelain suami kita, ngebelain istri kita, atau yang lebih parah lagi hanya gara-gara ngebelain teman kita. Kita lebih menjaga perasaan teman daripada perasaan kedua orang tua kita. Beristighfarlah atas dosa-dosa kita kepada orang tua. Astaghfirullah Robbal baraya. Astag Ulana wal walidina, Allahumma uffilana wal walidina, Ya Gofar, Ya Gofar, Ya Gofar, Uffilana dunu bana Ya Gofur, Allahumma Ya Tauab, Ya Ya Tawab Tub alayna Ya Tawab Ya Tawab Tub alayna Ya Tawab Tub alayna tawbatan nasuhah Ya Tawab Ya Tawab Ya Allah, Engkau yang maha menerima taubat setiap hambamu, meskipun kami kadang bertaubat lalu mengulangi lagi dosa yang sama. Engkau maha tahu bahawa hambamu ini kadang belum serius dalam taubatnya, tetapi Engkau tidak menutup pintu taubat bagi hambamu. Betapa Engkau maha penerima taubat. Engkau tahu berapa banyak dosa-dosa hambamu Tetapi engkau tidak peduli dan engkau maha menerima taubat Engkau pasti akan mengampuni dosa-dosa hambamu Walaupun dosa itu memenuhi langit dan bumi Ya Tawab Tuba alaina taubatan nasuha Jika engkau tidak menerima taubat kami Celakalah kami di dunia dan di akhirat Ya Allah Jika engkau tidak menerima taubat kami apa yang bisa kami harapkan lagi dari kebaikan-kebaikan selain taubat darimu, Ya Allah? Siapakah lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat selain engkau, Ya Allah? Tuba' alaina ya tawab Tuba' alaina ya tawab Irfir dunubana ya ghafar Ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, Ya Allah Kami tidak mampu berbakti kepada ibu dan ayah kami Mungkin hanya doa yang bisa kami jadikan sebagai bakti terbaik kami untuk keduanya Apalagi setelah keduanya kembali kepadamu ya Allah Kami tidak tahu lagi bagaimana cara membayar semua kebaikan-kebaikan ayah dan ibu kami ya Allah Bagaimana cara membalas setiap tetes susu dan keringat ibu dan ayah kami ya Allah Kecuali mendoakan mereka Dan engkau berjanji menerima doa hamba-hambamu anak-anak yang mendoakan orang tuanya Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah Ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah Hapuskanlah setiap dosa mereka dari catatan amal mereka ya Allah Sehingga mereka menghadapmu kelak dalam keadaan bersih Dan kembali ke dalam surgamu sebagai orang-orang yang menang dan beruntung ya Allah Ya Arhammarrahimin Anugerahkanlah untuk bangsa Indonesia Anak muda-anak muda yang soleh Anak muda-anak muda yang punya akhlak mulia Anak muda-anak muda yang cerdas yang kreatif yang mereka menggunakan semua potensi-potensi baik mereka untuk kemenangan agama dan bangsa. Jadikanlah, berikanlah untuk bangsa Indonesia Anak muda-anak muda sebaik Ashabul Kahfi Anak muda-anak muda sebaik Hawariyin Anak muda-anak muda sebaik Sahabat Muhajirin Anak muda sebaik ansor Berikanlah bagi bangsa Indonesia Pemimpin sebaik Muhammad Al-Fatih Pemimpin sebaik Nuruddin Zingki Pemimpin sebaik Salahuddin Al-Ayubi Pemimpin sebaik para khulafah Ur-Rashidin Al-Mahdiyin Ya Allah Anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia keberkahan Tutuplah aurat perempuan-perempuan Indonesia Dan jadikanlah perempuan-perempuan kami Adalah perempuan-perempuan yang memiliki rahim yang berkah Yang dari rahim mereka akan lahir Para pemuda-pemuda yang solih Dari rahim mereka akan lahir Para pembela-pembela agama Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Bantulah saudara kami di Palestina Ya Allah Bantulah saudara kami di Suriah Ya Allah Maafkan kami belum bisa membanyak menolong mereka ya Allah Kecuali mendoakan dan menyisihkan sebagian kecil dari harta kami untuk mereka ya Allah Kami sering melihat bagaimana saudara-saudara kami disembelih Bagaimana saudara-saudara kami dibom Bagaimana saudara-saudara kami ditembak Bagaimana mereka disiksa Mereka kehilangan harta mereka rumah mereka orang-orang yang mereka cintai Bantulah mereka ya Allah Dan beri kesempatan bagi Indonesia suatu saat untuk membuka gerbangnya untuk para pengungsi Suriah, membuka gerbangnya untuk pengungsi Myanmar, membuka gerbangnya untuk pengungsi Palestina, sebagaimana negara-negara Islam yang sekarang telah membuka gerbang mereka untuk para pengungsi kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kesabaran kepada bangsa Indonesia dalam membangun bangsanya, membangun negaranya, Janganlah jangan engkau biarkan mereka bercerai-berai dan saling menyalahkan dan menjatuhkan. Satukanlah mereka dalam barisan ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada orang-orang miskin dengan kemiskinannya sehingga mereka menjadi orang yang sabar. Dan ketuklah hati orang-orang yang kaya sehingga mereka menjadi orang yang dermawan. Persaudarakanlah antara orang yang kaya dan miskin. Janganlah engkau jadikan mereka bermusuhan karena yang satu sombong dan yang lain dengki. Ya Arhamar Rahimin Sembuhkanlah Saudara-saudara ya. kami yang sedang kau uji dengan sakit Jika orang-orang di antara saudara kami yang sakit itu kurang mampu Maka tolonglah mereka dalam Berobat dan mencari kesembuhanmu Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Berkahilah negeri kami ini Sebagaimana engkau telah memberkahi negeri Mekah dan Madinah Rabbana Hablana min azwajina Wadurriyatina Kurata ayun Wajalna ja lil mutakina imamah Rabbana aatinna fi dunia hasana, wa fil akhirat hasana, wa qina adzaban nair. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman sekalian, mari kita ajak lebih banyak lagi saudara-saudara kita. Jika teman-teman di sini minimal setengahnya saja punya semangat mengajak satu orang setiap satu bulan satu saja, maka insyaallah cita-cita dakwah kita Indonesia yang seperti negara kaum muslimin di masa para sahabat akan terwujud dalam waktu dekat. Semua itu tergantung kepada kita semuanya. Ayo sama-sama kita menolong agama Allah dengan sama-sama mengajak ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wabihamdika bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.